Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Saidina Muhammadin. Di kuli ladadin abadah. Adadani amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna. Bin nuril fahmi wa akhrijna Mainul maatil wahmi. Afthahlana. Abu abrahmatik. Manshur alina. Hikmatak. Ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka Fahman nabiyin Wahib dal mursalin Wa ilhamal malaikat al-mukarrabin Allahumma agnina bil ilmi Wa ziyyinnna bil ilmi Wa akrimna bil taqwa Wa jammilna bil aafiyah Ya rahman rahimin Rabbana Atina Min ladunka rahma Wa alimna Min ladunka ilma Subhanaka لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على Wan Yah terizah faslon fil warai, fi hal taelam ilah angal. Wan Yah terizah an akli ta'amis suk in amkana, lian ta'amis suki akrab ila najasa wal khabata. Wab'ad anzikillahi wakrab ila al gaflah walianna absarul fuqara taqau alayhi walakturun ala syira'i minhu fa ta'zuna fa ta'zuna bidzalika kita masih menjelaskan dan membahas tentang sifat wara' bagi seorang talibul ilmi sebagai landasan yang harus dikerjakan dalam upaya meraih ilmu yang bermanfaat. Di antaranya yang beliau ajarkan kepada kita adalah hendaknya menghindari daripada makanan-makanan yang dijual di pasar. Dengan kata lain, jajanan pasar, makanan pasar atau makan mangkal di restoran atau warung yang ada di pasar. Itu termasuk sesuatu yang aib bagi seorang talibul ilim. Jadi hendaknya tidak dilakukan. Sebabnya apa? Nah, karena kata beliau, "Lianna ta'am as-suq aqrab najasa wal khabatah." Jajanan dan makanan yang dijual di pasar itu lebih dekat kepada kenajisan dan kepada hal yang buruk hal yang tidak baik pasar itu tempatnya setan tempatnya bertelurnya setan itu di pasar kenapa demikian Kenapa kok justru pasar itu menjadi tempat berkumpulnya setan dan tempat bertelurnya setan? Kenapa kok dikumpulkan di masjid saja? Atau di musyollah tempat-tempat orang banyak ibadah. Sehingga mereka itu kan banyak kesempatan untuk merusak ibadah mereka. Tapi kok justru di pasar. Dijadikan tempat berkumpulnya dan berkembang biaknya setan itu. Dijawab oleh para ulama bahwasanya godaan yang terbesar yang bisa jadikan sebuah andalan mereka untuk menggoda dan membesiki kaum manusia itu adalah harta dunia sedangkan tempatnya berputarnya dunia itu ya di pasar sehingga mereka itu itu yang pertama mereka digoda supaya apa Supaya mereka tergoda dan terbisiki untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang membuat murka Allah. Sehingga banyak kita dapatkan itu kalau di pasar. Orang itu mencampur adukan antara yang baik dengan yang tidak baik. Di dalam jualannya. Ketika dia itu memberitahukan tentang jati diri ataupun sifat daripada barang dagangannya itu. Dengan yang tidak benar alias bohong. Di situ banyak pengkhianatan. Di situ juga banyak penipuan, di situ banyak kebohongan nah, itu. Ditambah lagi satu hal yang menjadi rahasia yang banyak orang tidak tahu. Apa itu? Kalau mereka itu dapatkan uang dengan cara yang haram. Atau makanan itu didapatkan dengan cara yang haram Maka itu menjadi modal utama bagi setan itu Untuk merusak hati dan keimanan seseorang Makanya kan Di antara yang akan dituntut oleh anak-anak kita Dan istri kita kelak, Ketika Kita berada di atas timbangan Ketika kita berada di pada mahsyar Adalah Ya Rabb, Naa khud hak fa innu la yaulimuna ma najhul wa kana idimun haram, wa nahnu la naklamu. Ya Allah, aku tuntut dia. Aku menjadi orang pendosa, bahkan aku menjadi orang yang terjerumus ke dalam neraka itu karena sebab dia. Suaminya itu yang ditunjuk. Karena dia dulu waktu di dunia, dia tidak mengajari aku apa yang harusnya dan sepatutnya aku ketahui yang pertama, yang diadukan mereka. Yang kedua, dulu waktu aku di dunia, selalu dia memberikan asupan makanan yang haram kepadaku, sementara aku tidak tahu kalau itu adalah asupan yang haram. Nah ini. Jadi kata iblis, kepada bawahannya, orang yang kamu goda ibadahnya itu, lihat dulu sebelum kamu goda ibadahnya. Orang yang kamu ingin rusak ibadahnya itu karena dia ahli ibadah. Lihat dulu sebelum kamu rusak ibadahnya. Lihat apanya. Itu adalah instruksi daripada pimpinan tertinggi dari setan itu. Lihat dulu makanannya. Kalau makanannya haram, enggak usahlah kamu bersusah payah dengan berusaha untuk merusak niatnya atau merusak ibadahnya. Karena apa? Ibadahnya sudah rusak imannya sudah rusak, ketakuannya sudah rusak, gitu. ya biarkan saja dia capek-capek mencapai-capekan diri. Nah, itu tempat mu asalnya, asal mu asal daripada makanan dan harta yang didapatkan dengan cara yang haram itu di mana? Di pasar. Nah makanya bukan berarti kita itu tidak boleh ke pasar, silahkan ke pasar, silahkan ke mal, silahkan. Tapi Ketika kita berangkat ke sana, maka hendaknya kita itu masuk ke sana seperti kita masuk ke kamar mandi. Ada yang betah di kamar mandi? Nah, jadi jangan betah di pasar, jangan betah di mal. Kita kan kebalikannya. Di pasar nggak betah memang, tapi kalau di mal, emang bedanya apa pasar sama mal? Bedanya itu kalau pasar itu nggak ada AC-nya. kalau mal itu ada AC-nya bedanya itu pasar itu kadang-kadang barang yang dijual belikan itu barang-barang yang murahan tapi kalau di mall itu barang-barang yang mahal biasanya yang datang ke pasar itu ibu-ibu tapi kalau mall itu kan anak-anak abegi itu loh yang suka yang suka apa majang diri atau mejeng namanya itu nah itu Nah, jadi lebih banyak mana setannya, lebih banyak mana setannya di pasar apa di mal, di mal. Jadi tapi sama saja mau mal mau mau apa mau pasar, asalkan itu tempat jual beli yang mewah maupun yang murah, di situ tempatnya setan. Teri ngerti nggak tempatnya setan. Nah, jadi biar tahu kita ada tempat setan, ada tempat malaikat. Apa bedanya antara dua tempat itu Bedanya itu adalah Tempat itu merupakan Sebuah lingkungan Tempat itu Adalah sebuah lingkungan Dan lingkungan itu Sangat berpengaruh Lingkungan itu sangat berpengaruh Sama halnya seperti yang kalian rasakan Sekarang ini Kalian sekarang berada di dalam pesantren Kalian berada di dalam pondok sedangkan di pondok ini adalah teman-teman kamu orang-orang yang baik itu kalau kamu mau berbuat berbeda dengan perbuatan mereka pasti tegur pasti ditentang pasti dilawan pasti dinasehati ayo nah, karena apa tempatnya malaikat di sini gitu nah, berbeda kalau summa di pasar kalau kamu itu sholat di pasar orang ngetawain kamu kalau kamu itu bertasbih di pasar, orang nggak kamu baca Quran apalagi Tapi kalau di sini baca Quran ada yang ngetawain, ada yang sholat ada yang ngetawain, nggak ada. Karena tempatnya lingkungannya lingkungan malaikat. Nah, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. <tuh> jadi kalau sompama kita tahu itu tempat setan, ya jangan dekat-dekat karena itu berbahaya kepada keimanan, ketakwaan dan di dalam meraih apa yang kita inginkan itu sulit jadinya nah, oleh karena itu maka hendaknya kita boleh pergi ke pasar tapi kita tidak pergi pasar kecuali hanya dengan batas seperlunya saja kalau sumpama nanti kamu bersuami ada yang melaksanakan semua kebutuhanmu di dalam berbelanja, maka haram hukumnya kamu belanja gak boleh ke pasar Memang. walaupun kamu cadaran, walaupun kamu cadaran iya kamu cadaran gak kelihatan orang, kamu sendiri ngelihat orang gak? ngelihat, penglihatan itu ada pengaruhnya makanya kan kalau mau kita itu tentram hatinya tetap iman dan takwanya maka caranya adalah menjauh daripada manusia Nah, di sini ini termasuk Di pesantren ini termasuk Kalian itu menjauhkan diri Daripada manusia yang tidak baik Karena pengaruhnya pandangan itu Sangat-sangat berpengaruh Kepada orang yang melihat itu H.P. Pali Hapsi mengatakan Kalau ada orang yang melihat orang fasik Sekali saja Maka akan tumbuh di dalam hatinya Benih-benih kemunafikan Selama 40 hari lamanya Sebaliknya kalau kita melihat wajahnya orang soleh, Satu kali pandangan saja, Maka akan tumbuh benih-benih keimanan di dalam hatinya. Nah, jadi setiap hari, Kalau kamu melihat teman-teman kamu, Yang sama-sama tolibul ilim, Yang kamu lihat tuh ustadz-ustadz kamu, Ustadz-ustadz kamu, Maka pasti yang bertambah itu keimanan. Tapi kalau di pasar sana, Yang ini pembohong, ini pengkhianat, Ini penipu, ini penjahat, ini perampok, ini kira-kira gimana pengaruhnya ke dalam hati itu kan nggak bagus orang-orang yang ada di pasar itu kita nggak beli sahutan memang tapi kebanyakan orang-orang yang tidak benar itu tempatnya mana di mal-mal gitu kalau mau cari orang yang benar benar di mana ustad ya di masjid sudah jelas itu semuanya tahu gitu penjahat tuh nongkrongnya di mana di pasar kenapa banyak orang bawa dompet di pasar mana ada orang bawa dompet, bawa uang banyak di masjid Ada orang nampak-nampakin ATM di masjid Buat apa? Ya kalau untuk tusuk gigi bisa gitu. Memang, Tapi kalau di pasar banyak ATM Yang ditampakkan untuk mengambil uang dan sebagainya nah, Jadi seperti itu, itu maksudnya di sini Jadi kita dilarang, tidak dilarang sama sekali Untuk pergi pasar Asalkan kita memenuhi syarat. Laki-laki enggak dilarang, jelas Asalkan tidak sampai ber bermoderot kepada kita Tapi perempuan ada syaratnya Itu apa? Kalau diizinkan oleh suami Itu yang pertama Yang kedua Kalau diizinkan oleh suami pun Harus aman daripada fitnah Kalau tidak aman daripada fitnah Tetap walaupun diperintahkan suami Disuruh suami atau sudah izin dari suami Kalau tidak aman daripada fitnah Dalam artian dia membuka auratnya Dia itu digoda oleh laki-laki dan sebagainya dia tidak bisa melepaskan diri pada yang semacam itu Maka hukumnya tidak boleh dia keluar Kenapa? Keluar belanja itu kewajibannya siapa? Suami Kalau suaminya tidak bisa ya dia harus menyewa seseorang Untuk melaksanakan tugasnya itu Jadi tugas memasak Tugas membeli lauk pauk Tugas mengolahnya itu semua tugas suami Bukan tugas istri Nah Tapi di sini sebaliknya Suami yang cari uang Istri yang menggunakan uang itu, tapi dengan penggunaan yang salah, kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Nah, oleh karena itu, jangan biarkan diri kita keluar ke tempat-tempatnya setan, kecuali ketika sudah darurat. Kalau sudah sampai batas darurat, silakan. Kalau nggak sampai kepada, kepada batas darurat, maka pasti itu akan membahayakan kita. Dan boleh dicoba. Apakah benar? konsep yang semacam ini begini saja ketika kamu di pesantren nggak pulang seperti sekarang ini kamu tenang di pondok begitu kamu pulang atau keluar sehari kah setengah hari sehari dua hari tiga hari kamu balik beda banyak hal yang dalam pikiran kamu semua yang kamu lihat itu menjadi sasaran dan bahan untuk apa terlintas dalam pikiran kamu itu pasti, gak mungkin gak gitu. Oleh karenanya kalau ditanya Sumber Fitnah yang dilakukan Atau disadap Oleh anggota badan itu Anggota badan yang mana Jawabannya adalah Mata Dari mata turun ke Nah itu salah itu Paham? Dari mata turun ke hati Iya kalau yang baik gak jadi masalah Tapi kalau dari mata turun ke hati yang jelek jangan itu bisa mengaruhi hati nah, dari mata itu semuanya ada yang turun ke hati, ada yang turun ke hawa nafsu, ada yang turun kepada hal-hal yang buruk, ada yang turun kepada keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Nah, tapi yang pasti adalah semuanya itu bersumber dari mata. Awalnya itu bersumber dari mata. nah, Oleh karenanya apalagi zaman sekarang ini ya nggak usah kita itu kebangil keluar gerbang saja sudah banyak dosa kita lakukan. Dan itu silahkan kita kalian bikin analisa sendiri-sendiri, penelitian sendiri-sendiri. Dan cukup satu hal saja yang bisa membuktikan bahwa saya itu benar. Adakah di antara kalian yang berani menjamin ketika keluar kemudian nggak berdosa? Ada? Dengan berani bersumpah aku akan keluar dan aku tidak berdosa, bisa? Berani bersumpah? Setiap mau keluar harus bersumpah. Setiap pengizin harus bersumpah dulu. Bisa kira-kira? Sudah tahu gak yakin, kenapa kok dia keluar Nah itu Itu hebatnya setan itu Sudah tahu dia Kalau keluar ini tempatnya setan Pasti gak selamat dari setan Tapi kok mau keluar Kenapa? Karena kalian itu lebih antusias Untuk mendapatkan riduannya setan Daripada riduannya Allah Kalau sumber riduannya Allah yang diharapkan Maka seperti syaratun al-fatimah al Ketika ditanya oleh Nabi SAW Nabi wassalam itu bertanyanya itu di mana? Bertanya itu di masjid. Bukan di rumahnya, bukan di depannya Sayyidatina Fatimah Zahra, tidak. Tapi di masjid. Siapakah sebaik-baiknya wanita? Tidak ada jawab. Sayyidatina Ali bin Abi thalib pulang ke rumahnya tanya kepada Nabi Fatimah. Galiah Fatimah, siapakah sebaik-baik wanita? Akhirnya kata Sayyidah Fatimah, sebab bewanita adalah man la tarar rajul Sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi Ya Rasulullah, aku tahu jawabannya. Apa itu jawabannya? Sebab wanita adalah yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Akhirnya apa? Nabi Hasan bertanya, siapa yang menjawab? Gel, putri Muhammad Fatimah zahra Maka Rasulullah SAW dengan bangga beliau mengatakan, "Zurriyyatun ba'daha min ba'd." Pantas kalau dia yang mengatakan. Anaknya siapa dulu? Gitu maksudnya. Memang. Harusnya keturunannya para syaraif itu seperti itu juga. Nah, jadi sebagaimana Sayyidat Fatimah dipuji oleh Nabi Alaihi Wasallam karena Sayyidat Fatimah itu menjawab dengan jawaban yang tepat, maka hendaknya kita sebagai pencinta syaratan Fatimah Zahra, nah kita harus mengikuti jalan ini. Kenapa kehidupan itu berat? Ujian yang akan kalian hadapi di masa yang akan datang itu Tambah waktu, tambah berat Bukan tambah waktu, tambah ringan Tidak ada itu ceritanya, tambah waktu, tambah ringan Seseorang itu harus naik tangga Sebab jalan keluarnya itu harus di atas, melewati atas Kalau kamu tidak naik tangga, ya gak, kamu tidak bisa keluar dari tempat itu nah, Naik tangga harus tambah tinggi tambah mengkhawatirkan kalau jatuh sakit tambah tinggi tambah sakit kalau di puncaknya bisa jadi mati kamu kalau jatuh gitu berarti kemarin itu ada orang yang mabuk naudzubillah naik motor namanya orang mabuk naik motor gimana jadi akhirnya jalannya itu enggak benar nabrak tiang kepalanya itu pecah kepalanya pecah tapi masih hidup sudah dijahit sudah disambung mata, apa, tulang kepalanya itu tapi masih hidup masalahnya otaknya itu sudah bercampur dengan darahnya nah, sehingga ada pendarahan di dalam otaknya itu yang mencegah dia itu dalam keadaan normal akhirnya ini ini kenapa yang terjadi seperti itu ya karena dia sendiri penyebabnya. Maka sama seperti kalian. Jadi kalian itu harus tahu. Kalian itu harus diuji. Enggak saat anak enggak mau diuji. Nah, masalahnya gak bisa seperti itu. Kalian itu tercipta dengan kehendaknya Allah. Bukan kehendak kamu. Kehendaknya Allah. Kamu harus diuji. Dijirin siapa? Dengan suami. Enggak, enggak mau kalau sama suami. Sama orang tua. Enggak apa-apa. Enggak bisa ada pilihan. Allah yang milik. Kamu harus coba dengan sakit. Misalnya. Kamu nggak bisa berkelit, misalnya apa? E, kamu nggak mau kalau semua dicoba dengan sakit, tapi maunya dengan yang lainnya, misalnya bisa. Allah yang berkehendak dan masing-masing beda. Anak mau seperti cobaannya sih bulan nggak bisa. Baik itu dengan sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak siapa-siapa, bukan kehendak hamba, tapi kehendak Allah. Oleh karenanya ingat terus apa yang saya sampaikan selalu. Manusia itu sebagai pelaksana Dan bukan sebagai perencana Apalagi sebagai penentu Allah yang menentukan Allah yang merencanakan Allah yang menaskahkan Riwayat hidup kita itu Allah Sudah ada naskahnya? Sudah Kita tinggal berusaha saja Mensinkronkan diri dengan apa yang disampaikan Diarahkan, diajarkan, disyariatkan Dan diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Karena dialah yang menjadi tauladan kita, dia yang menjadi percontohan untuk umat ini. Kalau mau contoh, ya contoh Nabi Muhammad. Jangan contoh uh, Fulan, Habib Fulan atau Kay Fulan. Kalau sombama, hal itu bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baik contoh dalam umat ini adalah Nabi Muhammad. Lalu siapa? Para sahabat Nabi. Lalu siapa? Para tabiin. Lalu siapa? Para ulama. Sudah, selain ulama jadi contoh. Kalau seumpama ternyata bertentangan Dengan Nabi Muhammad, tapi kalau tidak bertentangan Dengan Nabi Muhammad, siapapun yang melakukannya Asalkan itu Berasal Atau bersumber daripada Nabi Muhammad SAW, Maka ikutilah, walaupun itu Dari anak kecil, walaupun itu dari orang kafir Silahkan, karena kita tahu Asal sumbernya itu Daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, Kemudian, diantara sebabnya Juga, kenapa Kita itu dilarang sering untuk Pergi ke tempat-tempat uh, Yang seperti Pasar, mal dan sebagainya Karena tempat itu Adalah tempat Yang paling jauh daripada zikir pada Allah Yang paling jauh daripada zikir pada Allah Jadi artinya Tempat-tempat yang melalaikan Coba di sini Kalian berada di pesantren Mau berzikir gampang saja Pegang tasbih gampang saja Tapi kalau di mal Coba keluarkan tasbihnya. Kamu boleh berjalan di mall tak asalkan apa? Bertasbih sambil berucap bukan cuma tasbih doang di jau, di tangan. Ayo gimana? Mau? Misalnya barompongan 10 orang baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, takar itu payah sih. gimana? Sa pasar bakal lihat pem, sa mall itu bakal keluar, ada apa ini apa parade apalagi ini nah, gitu. itu. Kenapa demikian? Nah, itu lah tempat zikir. Ada yang mau melakukannya di antara kita? Ngapakah bakalan. kenapa? Karena kita melakukan yang semacam itu di tempat yang semacam itu enggak pantas, enggak etis katanya orang. Nah, padahal tempatnya zikir itu di mana saja? Selama itu bumi Allah. Selama itu tempat kita itu diciptakan Allah taala di sana, maka kita selama itu pula kita hendaknya berzikir. Allah taala memerintahkan kita untuk berzikir waktu kita bangun, tidur, berdiri, duduk ataupun berbaring. Di mana saja kita berzikir? Itu perintah Allah taala. Tapi ketika kita pasar, ketika kamu itu pergi ke pasar banyak melihat orang zikir. Ketika kamu pergi ke masjid banyak orang zikir. Ketika kamu pergi pondok banyak orang zikir. Ketika kamu pergi pasar banyak orang zikir. Nah, itulah itu maksudnya. Nah, tempat-tempat seperti itu kurang barokahnya bahkan tempat-tempat yang sudah pernah melakukan dosa di situ itu akan menjadi tempat-tempat yang apes bisa menyengsarakan kamu. Nah, itu maksudnya. Kemudian, wali anna absarul fuqara taqau alaihi wala yaqtiruna alashiramin. Nah, itu sebab yang ketiga. Karena yang namanya mata-mata orang fakir itu kan melihat apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita bawa bisa jadi apa yang kita makan dan apa yang kita bawa serta yang kita beli itu terkena matanya orang fakir itu yang sangat menginginkan tapi dia tidak punya uang untuk membelinya kena mata, kena mata maka kurang barokahnya bahkan hilang barokahnya dan berubah menjadi keapasan dan kesengsaraan nah, karena itu yang namanya Ain itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sadarannya yang berbunyi Al Ainu Haq Alainu tajalul rojulah fil kabar, buat tajalul ibila fil kadir. Mata itu benar adanya. Penyakit mata itu sebabnya, pem? Karena luapan cinta atau luapan benci, luapan takjub atau luapan tidak suka. Nah itu mata itu keluarnya dari situ. Jadi kata Nabi Allah SAW, yang namanya penyakit mata itu benar adanya. Penyakit mata itu bisa menjadikan orang itu berada di dalam kuburnya Dan penyakit mata itu bisa menjadikan Seekor unta itu berada di atas kualinya Alias bisa mematikan Jadi supaya gak kena mata gimana? Supaya gak kena mata kita itu harus Yang pertama kita lakukan adalah Berusaha menutupi Apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita punya Daripada pandangan orang Kalau kita gak mau ngasih Gitu lah kalau kita beli mau ngasih sama-sama ya udah kita liatin. Tapi kalau kalau kita mau makan sendiri nggak sampai kita berikan kepada orang yang melihatnya maka ditutup pakai kresek kresek hitam warnanya jadi ya terang barangnya itu. Nah, kenapa nah, takut kena mata? Kita beli durian misalnya bawa ke pondok makan durian di pondok begitu bawa saja kan baunya sudah tersebar ketahuan tidak kalau ada orang masuk bawa durian paling ketahuan, apalagi sampai kelihatan, durinya, pasti semuanya inginkan, tapi dia nggak ada mau beli, ada uang nggak, nggak nggak bisa beli gitu, karena seperti itu, sehingga apa itu bisa menimbulkan penyakit mata, kalau penyakit kena mata, mata itu kata Nabiullah ada seperti sebuah panah yang terlepas daripada busurnya, busurnya itu dari mata itu. Yang akan tepat sasarannya itu ke tempat yang Oleh pemandangnya itu Oleh pelakunya itu Dia inginkan atau tidak suka PMA. Kalau sudah masuk Menancap di dalam makanan itu Atau di dalam diri orang yang kena mata itu Maka akan menyebabkan suatu penyakit nah, Masalahnya penyakitnya itu tidak ditentukan Bisa penyakit yang paling ringan Sampai penyakit yang paling berat Bisa penyakit cuma mencret saja dan itu yang umum ya. Fem sampai kepada penyakit kanker, jantung yang matikan itu. Nah, oleh karena itu maka kita disunahkan untuk baca tahassun setiap hari pagi dan sore dia kali. Apa itu? Allahumma inni hasantu nafsi wa ahli wa mali yakuyu alladhi la yamutu abadan dafa'tu anni wa an humu bila hauda wa la illa billahi al-'aliyyil itu dibaca dia kali pagi dia kali sore itu insya Allah kalau dibaca maka kita akan terpentengi daripada penyakit mata itu. Hanya kita minta berdoa Allah, semoga kita dimudahkan untuk tidak mudah atau tidak pergi ke tempat-tempat yang menjadi berbiaknya setan, tempat berkumpulnya setan. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dikehendaki ya Allah Taala sebagai hamba-hamba yang menjadi sumber barokah, sumber rahmah sumber ma'fira, sumber inayah sumber hidayah al -hadi -kniyatin ala hadiniyah wal kunyatin salihah walamana usaha usaha al-fatihah